Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salamullahu alaihi wa ala alihi wa salam Ya ayyuhal ladhina amanutakum allaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalakum inha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa takum laha ladhi tasa'aluna bihi wal bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanutakum allaha Wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'ma lakum Wa yawfir lakum dunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabum Wa khair al-hadi-hadi Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ma'ashir al-Muslimin Ikhwah wal-akhwad Bawa bapak Ibu-ibu Sederek, sederek Saudara-saudaraku, kaum Muslimin maupun Muslimat, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, alhamdulillah pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid kita yang mulia ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan melajengkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus ya cara membersihkan jiwa ngresiki manah kula panjenengan sami Ya salah satu salah setunggalipun amal Ingkang ageng sangat yang bisa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita adalah amalan ikhlas, meniatkan amalan dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahuwataala. Ikhlas niku artosipun murni. Murni Melakukan Amalan, kegiatan aktivitas, Tujuan utama Ini pun, tujuan utama Adalah Mengharap pahala, mencari Surga Mengharapkan bisa masuk Surga Dari Allah Subhanahu SWT Mboten Ngarap-arap, tidak mengharap Sanasi pun Ya. Ikhlas niku penting sangat Di dalam kehidupan kita Amarikin apa? Bapak-bapak, ibu-ibu Yang pertama adalah Ikhlas itu syarat Diterimanya amal Manusia Beramal niku bisa berpahala Di sisi Allah Bisa bernilai Bermanfaat Menawi kalau Niatnya itu ikhlas ya. Tetapi kalau tidak ikhlas Maka amalannya Tidak berpahala Dan tidak bermanfaat Tidak ditimbang Nanti pada hari kiamat ya. Dari Rasulullah SAW Atau dari Abu Hurairah Semoga Allah meridhainya kalau beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innaulaha layanduru ilasuarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak melihat, artinya tidak dijadikan patokan di dalam permasalahan memberikan pahala atau dosa atau neraka dan surga itu patokannya, patokanipun boten suwar suwarniku rupa, rupa kita tidak, niku bukan menjadi patokan wa'amwalikum dan juga harta harta benda itu bukan patokan, pahala dan dosa, surga dan neraka, bukan Maksudnya, nopo menawi enten tiang niku kok bagus, niku berarti mungkin ganjaranipun pun kata, niku banten. Nek tiang niku kok elek Ganjaranipun pun mau sekedik, niku banten. Banten dida patokan. Atau harta orang kaya itu berarti pasti masuk surga. Ya, uang melarat, ui berarti neng rokok. Amar ki, enten Yang niku yang ni niku ni ni Orang itu kaya Oh orang sugehi berarti Ditesnani Allah Nek orang dititesnani Allah Orang mungkin sugehi enten tunti sing Berpendapat ngeten niku ku Ya ni ku buatan laras. Tidak benar Harta itu bukan patokan Kalau orang Melarat Orang miskin Rezeki ni serat Oh berarti Allah hi Allah tidak suka kepada dia, Allah tidak mencintainya, tidak seperti itu. Ya, bukan patokan harta itu. Walakin yang duruilah kulum wa amalikum. Tetapi yang menjadi patokan di sisi Allah adalah takwa yang ada di dalam hati, niat keikhlasan di dalam beramal. Niki berlaku Cuma teng tiang Muslim lan tiang kafir. Orang kafir, orang kafir niku bapak-bapak, ibu ibu. Kadang kadang orang kafir itu juga beramal kebaikan, amal kesayangan enten. Tiang kafir niku nak nik zaman riyin, zaman nabi niku. Solat. Tiang kafir zaman nabi orang musrik niku. Ninda akan haji enten sing siyam poso niku ibadah. Akan tetapi ibadah mereka niku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar kinopo mboten ikhlas. Nih, mencari pahala dumateng Allah tapi mencari pahala kepada berhala ya, berdoa Melalui perantara Tidak langsung, tidak ikhlas Kepada Allah Maka Allah tidak akan menerima Orang-orang kafir pada zaman kita Ini ku nge Enten sing Sok-sok berbuat baik Sok-sok bantu orang Islam Maringi amplop Bantu orang yang Miskin, bantu anak yatim Panti jumpo Panti sosial ya, Bantu pondok pesantren gitu, Yang kafir Bantu pondok pesantren gitu, gitu. Akan tetapi Amalan orang kafir itu Tidak diterima oleh Allah Tidak berpahala Boten enten ganjaranipun Boten ikhlas Boten ikhlas Niat mencari pahala kepada Allah Tidak, tetapi mencari pahala kepada selain Allah sinten tuhanipun siapa sesembahannya maka Allah tidak akan memberi pahala amarke mboten ikhlas atau orang kafir itu membantu karena tujuannya niatannya hanya sosial niki nggih enten nggih niki kedah dimengertosi bapak-bapak ibu-ibu Berbuat baik niku tidak boleh hanya niat sosial, iya misalnya e, dalam masyarakat entan kegiatan sosial, iya tilik wong lorong, gak urunan gak, niku niate orang mung sosial membantu sesama tidak, tapi niatnya saya urunan niku mengharap pahala saking Allah amar Allah paling dawuh menani enten tiyang sakit niku dibantu ngagem apa saja mboten niate mung sesami mboten tapi mencari pahala dari Allah lewat menolong orang lain itu ya ini harus kita pahami ikhlas mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa kemudian engkang nomor kali, yang kedua ikhlas niku juga menentukan kata sekedipun ganjaran sami-sami angsal ganjaran sama-sama mendapatkan pahala tiang ibadah, tiang sholat sami-sami ikhlas niku mendapatkan pahala tetapi pahalanya niku benten Iki wau dan meriki Sholat maghrib dan masjid Ar-Rahman Ar-Rahmah Masjid pun sami, masjidnya sama Sholatnya sama Sholat maghrib, jamnya Sama Akan tetapi pahalanya itu Beda-beda Bapak-bapak, ibu-ibu Boten sami Antara satu dengan yang lainnya Tiang setunggal Kali setunggalipun itu boten sami Ganjaranipun, amar kinopo, ikhlasipun benten-benten Enten tiang solat maghrib ikhlas sangat tinggi, sehingga pahalanya 90 enten. Jejere, jejer solat jejer, niku mung angsal, pitung puluh. Amar ki penten keikhlasanipun, ya. <tuh> Ini juga menentukan Seperti itu Ibnul Mubarak berkata Ibnul Mubarak Rahimahullahu ta'ala Rubba amalin Soghirin tu'adzimuhun niyah Betapa banyak kata Amalan yang kecil Yang cuma remeh Tetapi menjadi besar Pahalanya disebabkan disebabkan karena niat yang ikhlas. Wa amalin kabir tusaghiru hunniyah. Koso wangsulipun sebaliknya, banyak amalan yang besar tetapi pahalanya sedikit karena niat. Infak shadaqah sawu nyemblongke sawu infak. Sawu niku mung sedikit kalau dinilai dari harta Akan tetapi Kalau Tiang niku yang infak dan Sodakoh niku ikhlas Di dalam infak dan Sodakoh dan juga memang Kemampuannya cuma seperti itu Maka di sisi Allah Besar pahalanya Ya, Benten Berbeda dengan orang Yang infak satu juta Satu juta besar Banyak tetapi niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin dipuji oleh manusia, mencari popularitas, agar dikatakan orang dermawan, Wong Lomo, Wong Sugi, niatnya mencari pujian, maka pahalanya sedikit atau bahkan tidak dapat pahala, ya karena niati pun boten ikhlas. Saya ingin berhubungan kepada Ya. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT Pentingnya ikhlas, amargi apa? Amargi manusia yang pertama kali masuk neraka Yang akan merasa ke Apa? Panasih geni neraka Nika tiang Islam sing boten ikhlas. Ya, yang pertama kali masuk neraka ni bukan orang kafir, bukan orang musyrik atau Fir'aun atau Taulud, tetapi yang pertama kali merasakan panasnya api neraka adalah orang yang ngaku Islam, tetapi boten ikhlas di dalam beramal. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang artosipun hadisnya sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci nanti pada hari kiamat akan turun dari atas langit kepada hamba pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara mereka. Ya. dihisap akan dipanggil, dihitung amalan manusia satu persatu. Dan setiap umat dalam kondisi berlutut ya, bersimpuh karena kemuliaan Allah dan ketakutan kondisi pada saat itu. Kemudian orang yang pertama kali ya, awwalu disebutkan dalam hadis itu awal yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah adalah tiga golongan Orang yang penghafal Al-Quran Orang yang membaca, menghafal Al-Quran Yang kedua adalah orang yang terbunuh Jihad visabilillah Dan yang ketiga adalah orang yang banyak infak dan sodakoh Banyak hartanya Niki tiga golongan Tiga golongan yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Maka dan semuanya itu amal kebaikan Membaca Al-Quran itu amal kebaikan yang sangat besar Jihad fisa bilillah ku juga amal kebaikan yang besar Berinfak sodakoh juga amal kebaikan yang besar Tetapi amal ini membawa ke neraka Kok bisa? Amal kesainan tetapi malah menyebabkan masuk neraka Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada qari yang membaca menghafal Al-Qur'an tadi, "Tidakkah ku ajarkan kepadamu apa yang saya turunkan kepada rasulku, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang dibaca, dihafal?" Maka tiang Wau menjawab, "Bala, ya Rabbi. Benar wahai Rabbku." Aku telah engkau ajari, diberikan ilmu, pinter, baca Al-Quran, suaranya bagus ya. Kemudian Allah berkata lagi, apa yang kamu perbuat terhadap apa yang sudah kamu ketahui Maka dia menjawab, saya menjalankannya sepanjang malam dan sepanjang siang Yaitu tiap saat baca Al-Quran, menghapal Al-Quran, naam untuk mencari pahala Kepada Allah Maka Allah berkata Engkau telah berdusta ya. Para malaikat juga berkata Kepadanya Engkau telah berdusta Artinya dia Membaca Al-Quran menghafal Al-Quran itu Bukan ikhlas mencari pahala Dari Allah Bukan mengharap surga dari Allah Tetapi mengharap pujian Pengen dilem ingin cari pujian manusia oh orang pinter bacaannya bagus ya, tujuannya ini nih. kemudian orang ini pun dilempar oleh malaikat ke dalam api neraka demikian pula tiga atau dua golongan yang selanjutnya Kemudian di akhir hadis Rasulullah s.a.w bersabda Ya Abu Hurairah Ya Abu Hurairah Ketiga golongan itu adalah Makhluk yang pertama kali Neraka dinyalakan Untuk mereka pada hari kiamat Yang pertama kali Api neraka dinyalakan Pada hari kiamat Artinya orang yang pertama kali masuk neraka merasakan panasnya api neraka. Ya, dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, nadahkan menunjukkan dumateng kula panjenengan sami amal kesaian, ya, amal kebaikan itu bisa mendapatkan dosa karena tidak ikhlas. Ya, seharusnya ibadah itu membawa pahala, tapi malah membawa dosa karena tidak ikhlas seperti itu Kosok uang sulipun sebaliknya enten amalan amalan niku bukan amalan ibadah pada asalnya bukan amal ibadah tetapi bisa membawa pahala kalau ikhlas contoh nih pun kita sudah bahas bersama contohnya makan minum tidur, sare, bekerja. kula panjenengan sami nyambut damel ibu-ibu masak, ibu-ibu umbah-umbah, ibu-ibu nopo, isah-isah. Niku asalnya bukan ibadah. Asalnya bukan ibadah karena orang kafir pun juga makan. Orang musyrik, orang munafik juga tidur, hewan juga makan, juga tidur, juga bekerja asalnya bukan ibadah akan tetapi wau sedanten amalan wau bisa bernilai ibadah kalau ikhlas ibu-ibu nggih masa umbah-umbah isah-isah ikhlas untuk mengharap pahala dari Allah karena Allah Merintahkan kepada wanita itu Untuk taat kepada suami Membantu suami Ya maka Saya membantu suami saya Karena mentaati Allah Melaksanakan perintah Allah Maka berpahala Ya Bapak-bapak bekerja di kantor Di sawah Di mana di toko Tandur, panen Ya ini juga bernilai pahala Kalau semuanya ikhlas Saya bekerja untuk Bisa menjaga Kehormatan Diri saya, keluarga saya Seperti apa yang Allah perintahkan Saya Bekerja nanti bisa Untuk membantu ibadah Beli motor, beli mobil Untuk pengajian ya Bisa Infak, zakat Alhamdulillah kalau bisa naik haji. Ya, seperti itu, niat ibadah. Kita bekerja. Maka yang asalnya bukan ibadah bisa berpahala. <tos> Ini pentingnya ikhlas, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, kalau enggak salah, ahtasibu ala naumati kama ahtasibu ala qiyami. Aku mengharap pahala dari Allah atas tidurku Turu, sare itu berpahala seperti mengharap Pahala atas sholatku Ini itu yang Islam Niku. Sholat angsal ganjaran, dahar angsal ganjaran, sare angsal ganjaran, umbah-umbah isah-isah Semuanya Bernilai ibadah, tidak ada satupun amalan Pekerjaan kecuali ada manfaat pahalanya. Ya, <tuh> ini ikhlas tadi. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana cara agar kita itu bisa ikhlas? Ya, enten coroni pun. Cara agar hati kita itu bersih, jiwa kita itu bersih, bisa niatipun itu ikhlas. Ngarep-arep ganjaran saking Allah Ini peripun cara ini pun Engkang nomor sepindah Caranya Salah satunya Caranya adalah Berusaha menyembunyikan Amal Amal kesainan Amal soleh kulapan jenengan Menawi saged Di pamer dipamer Duma dumateng yang sanes Amarke amalan niku ikhlas niku mengharap pahala saking Allah. Ya ikhlas niku artosipun mengharap pahala dari Allah. Ya sudah, Allah itu maha melihat. Sing penting Allah mirsani. Ndak usah pamer, ndak usah diketok-ketokke dengan manusia karena manusia itu tidak akan bisa memberi pahala. Ya. Ini berusaha seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, Ada tujuh golongan yang akan dinaungi dengan keteduhan dari Allah pada hari Tidak ada keteduhan kecuali naungan darinya Ada tujuh golongan Salah setunggalipun, salah satunya adalah Rojulun tasoddako Ada seseorang Baik bapak-bapak atau ibu-ibu Pria ataupun wanita sami mawon Tasoddako Engkang bersedekah Fa'ahfaha Tetapi dia sembunyikan Hatta la ta'lamu shimaluhu Matunfiq yaminuhu Sehingga tangan kirinya Tangan kiwon ini Seakan-akan boton ngertos Apa yang diinfakan oleh tangan kanan infak niku kan ngagem tangan sing saya ini tangan tangan tangan kiwani seakan mawon seakan-akan buatan nertos dedwi mawon seakan-akan buatan ngertos apalagi orang lain ndak usah perlu tahu ya karena saking dia sembunyikan ya ini kalau Amalan itu amalan sunnah, gitu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang disembunyikan itu adalah amalan sunnah. Itu lebih baik disembunyikan. Tetapi kalau amalan wajib, ya harus dikerjakan bagaimanapun kondisinya, seperti sholat jamaah dan masjid, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, bapak-bapak, niku ketahat dan masjid, buatan angsal tiang, ngendiko, aku raneng masjid sebabnya apa? Ben ikhlas, aku sholat dengan mahuwai orang-orang yang mengerti orang-orang yang mengerti kalau aku sholat, ini membuatkan angsal amal-amal sholat ini wajib sholat lima waktu ini wajib, ya harus dikerjakan di masjid masalah orang melihat atau tidak melihat itu kewajiban kita kepada Allah, kita kerjakan akan tetapi kalau amalan sunnah amalan sunnah ini langkung saya ini pun lebih baiknya dikerjakan di rumah kalau memang memungkinkan. Contohnya, nopo salat sunnah. Nih salat sunnah saat teringin maghrib niku menawi sakit nih. Ada niku sakeng grio wudhu salat sunnah riin tenggrio salat sunnah rong rakaat nembi tidak masjid nih. <tuh> Rasulullah saw mengatakan afdulul salatir rajul Fi baitihi illal farido. Solat yang paling sayi, yang paling bagus oleh seorang laki-laki itu adalah solat yang dilakukan di rumahnya. Kecuali solat wajib, solat duha tenggrio, solat tahajud tenggrio, solat rawatib menawi sakit tenggrio. Ya. Ini menawi ini afdolnya ya, tapi boleh-boleh saja, enggak apa-apa, di masjid juga enggak apa-apa tapi lebih bagusnya, lebih besar pahalanya kalau di rumah kemudian juga bapak-bapak ibu-ibu yang perlu kita perhatikan juga yang saat ini lagi menjadi penyakit di kalangan sebagian orang islam itu pamer amalan lewat hp ya Nah, hampir semua orang itu punya HP HP Ini ada namanya status Status WA Atau status profil Atau yang lain Ini ada sebagian orang ini Beramal di status Aku lagi sholat Ditulis lagi sholat Status ini Update Lagi poso ditulis aku lagi poso Enteniku, enten enten diang ngoten niku 6B umrah tawaf sedang tawaf niki enten ngoten status nah ini tidak boleh ini termasuk riya perbuatan riya yang terlarang yang membuka amalan kita amalan kita tidak perlu di seperti itu kecuali ya kalau memang dakwah ya dakwah pengajian disebar biar orang lain tahu, ini dakwah tapi kalau amalan pribadi, sholat atau tawaf atau puasa, ini amalan pribadi ya, tidak perlu di status biar orang lain tahu dan juga kita tidak perlu membuka status orang lain agar orang lain itu tidak bersemangat untuk membuat status ya, kenapa orang itu membuat status semangat? karena orang lain pada melihat, membukanya Ya, maka kita tidak perlu membuka-buka seperti itu <tuh> Untuk tidak membantu mereka dalam perbuatan dosa Ya, Kemudian yang selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu Agar amal kita itu ikhlas Kita harus menganggap amal kita itu sedikit remeh Kita itu belum beramal, banyak kita harus dalam hati kita Kita tanamkan aku urung Okeh amalani ya, Tidak boleh merasa Bangga aku Tidak boleh merasa dirinya itu Sudah banyak, tidak boleh Walaupun amalannya banyak Walaupun amalani pun Sampun kata, tapi Tidak boleh merasa banyak Tidak boleh Karena apa Kalau orang merasa banyak itu Nanti sudah puas dan bikin sombong Meremehkan orang lain Maka tidak boleh puas Harus merasa sedikit Dikatakan oleh sebagian salaf Said bin Jubair mengatakan Seseorang bisa masuk surga Karena dosa Orang masuk surga karena dosa Dan ada orang masuk neraka Karena amalan kebaikan Kok bisa? Bagaimana hal itu bisa terjadi Maka Said bin Jubair mengatakan Ada seseorang yang mengerjakan dosa Setelah berbuat dosa Dia bertobat, beristighfar Takut kepada Allah Takut siksa Allah Sampai dia meninggal Dalam keadaan takut Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Dalam keadaan takut Karena merasa berbuat dosa Yang dia belum bertobat ya tadi afwan belum bertobat pada apa dia belum bertobat dari dosa itu sampai meninggal. Maka pada saat bertemu dengan Allah Dia takut sekali dengan Allah takut siksa Allah maka Allah pun mengampuni dosa dosanya karena takutnya itu takut itu ibadah rasa takut kepada Allah takut siksa Allah itu ibadah sehingga bisa menghapus dosa dosanya tadi karena rasa takutnya. Kau seorang sulipun, sebaliknya ada orang yang mengerjakan ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, pengaziannya rajin, tapi dia merasa ujub bangga. Aku sudah banyak beramal, aku sudah banyak ilmunya. Orang lain itu di bawahku ndak ada apa-apanya. Ya, dia mati. Menghadap Allah dalam keadaan bangga Merasa sudah banyak amal Maka Allah pun Memasukkan dia ke dalam neraka Karena ujubnya, Bangganya Terhadap amalannya Menghapus Segala kebaikannya <tuh> ya. Kemudian yang ketiga Adalah Kita harus merasa khawatir Amal kita itu tidak diterima Ya. Amalanku lo panjang dengan saminiku Ditompok, ditampi Allah loh no pom boten, boten kertos Tapi kita harus merasa khawatir Amal kita itu tidak diterima Walaupun kita sudah ikhlas Walaupun kita sudah berusaha Mengikuti sunnah Nabi Tapi kita harus tetap khawatir Ojo-ojo amalanku tidak diterima Agar kita itu Terus ikhlas Terus memperbaiki amalannya ya khawatir terhadap amal. Allah puji. Allah memuji orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang senantiasa merasa khawatir amalannya tidak diterima di dalam surat Al-Mukminun. Wallazina yu'tunama ataw wa qulu buhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan Allah itu memuji orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Artinya berbuat baik dan hati mereka takut Berbuat baik, tapi malah hatinya Itu takut, sholat Tetapi hatinya malah takut ya. Boten Nek wong maling Berbuat dosa, hatinya takut Niku kumum biasa, jelas Karena dia berbuat dosa Tetapi Ada orang yang berbuat baik Sholatnya rajin, puasanya Rajin, ibadahnya rajin Tapi hatinya takut kepada Allah tidak diterima Nanti ojo-ojo amalanku Tidak diterima ya, Maka ini seperti itu Sesungguhnya mereka akan kembali Kepada Tuhan mereka Dan tidak tahu amalnya diterima atau tidak Harus merasa khawatir Dengan perasaan khawatir itu Dia akan terus memperbaiki Niatnya Akan terus memperbaiki Amalannya agar sesuai dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga amalannya diterima karena dia termasuk orang yang bertakwa. Innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya, ini ya Bapak Ibu-ibu Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati-hati kita manah-manah kula panjenengan sami yaitu kita mengikhlaskan segala amal segala kegiatan kita berusaha untuk ikhlas mengharap pahala dari Allah. Kalau kita ikhlas mengharap pahala dari Allah itu nanti Bapak-bapak Ibu-ibu otomatis perkara-perkara dunia itu nanti semua akan ikut, nggih. Kalau kita ikhlas itu insyaallah misalnya rezeki itu akan datang Pujian manusia itu juga nanti Otomatis akan datang Kalau kita ikhlas Semua dunia itu akan ikut Walaupun itu bukan tujuan Tetapi semuanya akan didapatkan Kalau kita ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, cekam semanten Insya Allah Kita akhiri dengan doa Kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa